Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Inalhamdulillah Nahuvalu Wa nis-sa'ilu Wa nasta'afir Wa nahuudu billahi Min-shuru'i Af-U'sila Wa min-sayi'ah Amalina La ilaha illallah wa la sharika lahu wa la ilaha Allah wa la sharika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa yang mulia ini untuk melanjutkan pengajian rutin kita di dalam pembahasan aijah ahli, ahli sunnah wal jamaah dan pada pagi hari, -hari, hari ini bapak-bapak ibu-ibu dan saudara-saudaraku kita masih membahas berkaitan dengan amalan amal dan perbuatan Yang bisa ya, Amalan itu Sangat merisak Sangat merusak Aji Amalan yang bisa merusak Aji Merusak Tauhid Seorang muslim ya. Amalan itu adalah Amalan perbuatan mendatangi paranormal atau mendatangi orang pintar atau mendatangi mbah dukun. Ya. Yang dimaksud ya, orang pintar atau paranormal, mbah dukun yang tidak boleh kita cari itu adalah Tiang-tiang orang-orang ia ngaku mengetahui perkara bohong. Tiang-tiang engkau ngaku bertos hal-hal engkau bohong. Hal, -hal bohong hal itu hal-hal yang boleh ketiak tidak terlihat. Ya, baik. kejadian-kejadian-kejadian yang telah lalu, ya kejadian-kejadian yang telah lalu atau kejadian yang akan datang. Contohni kejadian yang telah lalu, ya misalnya pencurian, pencurian, wantung kriok, ada rumah kemalingan. Kemalikan terus Waktu dia mengaku Aku mengerti maling ini Dia tahu Padahal tidak melihat Tapi merasa tahu Malingnya siapa Lalu dia mana. Padahal rumahnya jauh Jadi Berarti dia mengaku Mengetahui hal-hal yang berpohon Padahal tidak melihatnya atau mengetahui barang hilang e, Wattin Habib hilang hijau Kemudian tanggal -tang saya tahu Bahwa oh, Habib ini di blog berdiri Yang tinggi konitir Jadi perkara Wahib yang telah berlaku Atau perkara Wahib yang akan datang Yang akan datang itu contohnya nasib, e, nasib. Judul Kalian dari dasar judul Oh judulmu Sombat ya. Meramal nasib 10 tahun Lagi kamu akan jadi Seperti ini. kamu jadi orang pentara Atau orang bahagia Atau orang Mengaku Mengetahui kapan hari kiamat Kiamat tahun 2050 Kiamat ini urusan-urusan boleh Orang-orang yang takut Mengetahui urusan wu'ib Ini ya, disebut Para <tuh> lurma atau orang fitur Atau tubuh dan. <tuh> ya Seperti itu Buat tentang Tidak boleh Amati Allah, Bapak-Bapak Bapa? Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Dalam Al-Quran Surah Al-Nama Al-Ayat Seri Dhaqamsah Kullaya'anlamu Manbis samawadi Wal-arudin goibah Illallah Katakanlah Wahai Muhammad Tidak ada Seorang manusia pun Yang mengetahui Hal-hal yang goib Di langit ataupun Di bumi kecuali Allah Jadi Allah Tentangkan menjelaskan rumah dan kolom panjang menjelaskan bahawa yang mengetahui hal yang kau itu hanya Allah manusia itu tidak tahu tidak ada yang bisa tahu hal-hal yang kau meramal nasib meramal masa depan itu tidak ada yang tahu bahkan Rasulullah saw Tiang orang yang paling dekat, Tiang yang paling disayang oleh Allah itu Rasulullah Dan di hitar dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Itu pun tidak tahu Ini, Buat terkertos hal-hal bahwa itu Rasulullah tidak tahu Ya, buktinya apa? Bapak-bapak? Ibu-ibu Rasulullah itu pas perang Baden, ya perang Baden. Sebelum perang Baden, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah. Ya, semalam untuk beliau berdoa, mengangkat tangan, minta pertolongan kepada Allah sebelum perang Baden. Ya Allah kalau seandainya apa tidak memenangkan orang-orang ini engkau tidak akan disembah di muka bumi selama-lamanya. Ya. Rasulullah berdoa meminta kepada Allah. Berarti boten tertos. Perang mungkin menang atau kalah itu boten tertos. Sehingga Rasulullah itu berdoa, biar diberikan bantuan. Ya, berdoa kepada Allah. <tuh> Jadi Rasulullah itu tidak tahu. Asim perang, dia kemenang, mau kalah, sesuatu pun, boteng keris. Jadi contoh perang beda. Perang pukul, perang pukul. Rasulullah itu pas perang pukul, nih sirai ini terkena si pedang, ya, berjarak giginya pecah, karena basus dilempar oleh orang muslim. Ya, Rasulullah tidak tahu Oten panah, oten waduh Itu oten kerus Kalau seandainya Rasulullah tahu Ada hal yang boheh Oten panah, oten waduh Itu tidak, Tapi Rasulullah tidak tahu Sehingga dibina pecah Kepalanya berdarah Itu Rasulullah Tidak tahu Kejadian yang akan datang Kejadian yang akan menimpa diri <tuh> ya kemudian bapak-bapak ibu-ibu -Bapak, menawi waltent yang mendikoh berkata, ibu bukan, yaitu orang tim teritu tahu. Ya misalnya waltent pemalingan ada kecurian di wartos tim malik Iki Malik um, Rono ngerti. Itu sebagaimana benar-benar tahu terbukti. Ya. Maka kita katakan bahwa orang tersebut manusia itu kalau mengetahui pencurian barang hilang itu minta bantuan jin. Jadi dia tidak tahu, tapi minta bantuan jin. Amarti bahwa bapak ibu, jin itu hidup di sekitar kita. Jadi jin itu ada di sekitar kita karena. Badan waktu kemalihan dia makhluk jin merka. <tuh> Sehingga manusia wan se minta bantuan jin untuk mengetahui barang-barang yang hilang. Ya. Jin itu bisa melihat manusia, manusia golongan sadar tidak melihat jin. Ya, jin itu hidup di sekitar kita, bisa melihat kita berbuat apa, berbuat ini, berbuat itu, tapi kita tidak bisa melihat sih. Ya di dalam surah Al A'raf ayat 27, Allah Subhanahu Wa Taala berkata, In daru yarobu, huwaqobiluhu minhayfu latarauhu. Sesungguhnya syaitan iblis pengikut-pengikutnya itu bisa melihat kamu. Bisa melihat kita, manusia Dari suatu tempat Yang kamu tidak bisa melihat mereka ya, Jin itu melihat kita Perbuatan kita Tapi kita tidak bisa melihat Jin ya, Sehingga Jin itu penting Siapa yang mencuri Siapa yang merangkok Siapa yang berbuat ini tahu ya, Karena hidup di sekitar manusia ya. Jadi dukun dukun paranormal itu tahu siapa pencuri itu minta tangan, tangan kok tanya dengan Jin, ya, tanya dengan Jin, so posing maling di doi Jin, kemudian Jin itu memberitahu posing maling itu loh sembunyi di sana. Para norma atau hukum-hukum itu seperti, ini. kemudian hukum manusia minta bantuan Jin, ya. manusia minta bantuan Jin hukumnya tidak boleh arog, termasuk perbuatan dosa besar. Ya. Jadi nggak boleh orang itu tanya minta bantuan Jin itu tidak boleh dalilnya di dalam surat al-jin ayat 6 Allah Subhanahu wa taala berfirman wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna ilal jinni fazaduhum raqaba Ya, dengan maksudipun artinya bahwasanya ada beberapa orang dari kalangan manusia manusia yang tiap meminta perlindungan, meminta bantuan kepada beberapa laki-laki dari kalangan jin. Ya, jadi manusia wanton yang tiap minta bantuan dari kalangan jin, pada hujung roh hapok, maka jin-jin itu menambah, membuat mereka berbuat dosa dan kesalahan. Jadi manusia minta bantuan Jin. Jin itu membuat manusia berbuat dosa dan syarat. Amarti Kenapa sebabnya? Karena Jin itu tidak membantu manusia, tidak mau bantu manusia kecuali dengan syarat. Jin itu mau bantu kecuali dengan syarat. Jadi buat gratis, tapi mau dengan syarat. Syarat-syarat ya. Kamu minta bantuan saya Jin Tapi harus dengan syarat-syarat Dan syarat-syarat Dari Jin itu Merupakan perbuatan-perbuatan Kekafiran Dan perbuatan-perbuatan Dosa -perbuatan ya, Syarat, contohnya Syarat Contohnya misalnya Nyebeli ayam Ya kalau mau minta bantuan harus dibeli ayam hitam, warnanya hitam, tidak boleh ada warna lain. Dengan nama ini, bukan Bismillah, tetapi dengan nama Cinta. Ya, menyembelih atas nama selain Allah itu dosa. Menyembelih binatang itu Bismillah atas nama Allah. Kalau seandainya ada Menyembeli binatang, tapi bukan atas nama Allah Maka itu membuatkan kesyirikan ya, Maka tiap itu orang tersebut harus berbuat syirik dulu Baru jin mau bantu Syarat yang lain Misalnya mau bantu dengan syarat Tidak boleh kena air selama sebulan kamu enggak boleh mandi, enggak boleh kena air selama sebulan Tiap ada orang Kalau enggak kena air selama sebulan, berarti sholatnya penting bang. Sholatnya sah, enggak Berarti enggak sholat Ya kan? Kalau orang enggak kudu, berarti enggak kena airnya enggak kudu Junub enggak mandi Ya berarti Enggak sholat Itu berarti orang enggak sholat itu hutungnya apa? bukunya kau kit ya, maka jin-jin itu mau membantu manusia dengan syarat-syarat seperti ya, menyembeli binatang, tidak boleh kena air selama subuh kemudian apa kadang-kadang Komat kami ya, komand kami mantra-mantra kamu harus membaca, membaca mantra ini. Mantra-mantra ya, isinya Penglakukan terhadap jin ya, Kalau orang Islam Subhanallah Alhamdulillah Jin-jin itu juga punya puji-pujian kepada jin Takbir-takbir kepada jin Itu ada Suruh baca Tasbih bukan kepada Allah Tasbih kepada jin Takmin bukan kepada Allah Takmin kepada jin Takbir bukan kepada Allah, Takbir kepada Jin. komat ya. mantra-mantra, jambi-jambi seperti itu Itu menghamburkan pembuji-pembuji. <tuh> ya itu seperti ini. jadi bahwa itu bahwa Jin itu memang tahu, ya pencuri, perampok itu tahu. Tapi Jin itu mau bantu manusia dengan syarat-syarat. Manusia harus berbuat kekafiran terlebih dahulu Kalau tidak berbuat kekafiran, tidak mau bangun Ya, maka orang yang mengaku Tiang-tiang eka -tiang mengaku Tadi bisa mengetahui, mencuri Bisa meramal nasib Berarti dia telah melakukan perbuatan kekafiran terlebih dahulu Tidak mungkin tahu, kecuali dengan bantuan wanjir tadi Ya ini harus kita ketahui sebenarnya. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, kita tidak boleh percaya kepada para dukun. Tidak boleh percaya kepada paranormal. Ya, walaupun dicok-cok bener, tapi kita tidak boleh percaya. Karena tadi benar tapi dengan syarat-syarat seperti ini. Ya, <tuh> hukum mendatangi hukum sekarang ya. Jadi kita tetap tidak boleh percaya dan tidak boleh mendatangi mereka, walaupun kita misalnya kecurian, kita barang kita hilang, ia ya bersabar, berdoa pada Allah subhanahu wa taala agar diganti, agar ditemukan. Tidak perlu kita tanya kepada dukun-dukun orang winter dukun tadi seperti. itu Karena hukum mendatangi ibu orang pinter itu ada tiga macam, ya hukumnya. Yang pertama, ya dia konten yang orang mendatangi ibu. Kemudian bertanya, tanya nasib, tanya barang bilang, dan percaya. Nih, kita terus serta membenarkan ucapan tukul dan ya, datang Tanya dan percaya maka nih, perbuatan mendatangi perbuatan bertanya berperbuatan mempercayai tukul itu merupakan tindakan perbuatan kekalbilan yang Dapat buat kekafinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ya kalau percaya dengan Berita-berita bukun -berita Di dalam hadir ini dari ini pun Hadis riwayat Imam Firmini Rasulullah S.A.W Bersadar Man ada kahinan Barang siapa Yang engkau mendadani Dukun dukun, pasok darom, kemudian mempercayai, membenarkan, Bima yang pulu dengan apa apa yang Diramalkan Diucapkan oleh dukun itu, pasok kalpa roh maka orang itu telah kafir, bimak pun ala Muhammad dengan apa apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kafir artinya dijadikan ya, bukan kafir keluar dari Islam bukan kafir di sini bukan dengan apa-apa yang diturunkan oleh kepada Nabi Muhammad artinya tidak percaya dengan Al-Qur'an ya Al-Qur'an mengadakan Allah Subhanahu wa taala berfirman la ya'lamu fis samawati wal ardi ma wa yubahiillahu tidak ada yang tahu hal yang bohong kecuali Allah, tapi dia percaya kepada manusia. Ya. Allah mengatakan tidak ada yang tahu bohong kecuali Allah, tapi dia malah percaya kepada itu. Berarti dia ingkar kepada Al Quran, apa yang Allah turunkan. Ya, karena Allah mengatakan seperti itu, karena ini perbuatan yang busuk, walaupun dia tahu. Tapi, apa? Dia tahu dengan cara yang salah, sehingga kita tidak punya pembantu percaya dengan kesalahannya tadi. Ya ini kalau ya datang tarulet percaya. Kemudian yang kedua, bapak-bapak, kalau ada orang nih, yang dia mendatangi tukun bertanya. Kemudian tidak percaya, tapi tidak percaya, cuma datang, cuma tanya, tapi tidak percaya. Maka ini perbuatan yang dosa besar, besar. Hanya tanya, cuma datang saja rumahnya <tuh> untuk bertanya, itu hukumannya tidak diterima sholatnya selama 40 puluh hari buru gurta kok boten percaya itu sholat 40 puluh hari gak diterima ya khususnya besar sekali dalilnya hadis riwayat Imam Muslim Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda man ada arrofan siapa yang datang kepada para peramal Bahasa Alam kemudian bertanya Cuma tanya saja Walaupun tidak percaya Lantuk balau sholat Tidak diterima Darinya sholat Arbalinayauman 40an Ya 40an ini Itu tidak diterima Tidak diterima itu Maksudnya apa Bapak? Tidak diterima itu maksudnya tidak berpahala, walaupun tetap wajib solat. Bukan berhenti kemudian tiang niggu, kemusrah ya. solat lain tidak. Tapi tetap wajib solat. Dia wajib solat. Kemudian solatnya itu sah, tapi tidak ada pahala. Kenapa tidak ada pahala? Sebabnya Pahala sholat 40 hari itu Untuk melebur dosa Mendatangi Para hormat Mendatangi Mbah Dukun Untuk melebur ya, Jadi dia berbuat dosa besar Maka dosa besar ini bisa Lebur, bisa hilang Dengan sholat 40 hari ini Pahalanya Untuk melebur dosa Jadi seakan-akan tidak ada apa. Karena untuk menghilangkan dosa ini Itu maksudnya Jadi bukan nanti kemudian gak sholat Kalau gak sholat tambah dosa ya, Mendatangin tukun dosa Gak sholat tambah dosa Tapi dia harus sholat Tetapi pahala sholat selama 40 hari Untuk menghapus dosa yang besar tadi Sehingga pahalanya hilang <tuh> Ya ini menunjukkan kepada kita tentang bahaya ya tukang dukun atau tukang sihir paranormal seperti itu. Kemudian yang ketiga, kalau ada orang datang kepada tukang sihir, tetapi untuk membantah, membongkar kedok kebohongan tukang sihir, ya maka seperti itu apa apa. Ya, untuk dijelaskan kepada orang masyarakat ini penipu, pembohong. Tidak ada orang yang tahu tentang hal-hal yang boleh kecuali orang yang subhanahuwata'ala. Ya, seperti karenya hal bahwasanya Rasulullah ma SAW pernah mendatangi ibnu Soya yang merupakan hukum potensi kemudian Rasulullah bertanya kepada dirinya untuk menunjukkannya dalam marah. Ya. Seperti juga ada kisah Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani seorang ulama di negara Yordania. Ya. Di negara Yordania itu ada seorang ulama syekh yang terkenal yang mengaku mengetahui hal-hal yang baik. Ya, kalau di tempat kita seperti siapa itu e, Rombo Wan Sito, ya Rombo Wan peramal bisa tahu kejadian-kejadian yang akan datang. Ya, ada orang paranormal terkenal di negara Yordania. Kemudian didatangi oleh Sheikh Al ya berdialog. Kemudian, Sheikh al albani berkata, Aku mau berdiskusi denganmu, tapi dengan syal-syalat. Ya, saya mau ngomong, obrol, berdiskusi, berdialog Dengan kamu, bahay tukang sidir, tapi dengan syal-syalat. Ya, maka, tukang sidir ini bertanya, Apa syaratnya? Saya tidak tahu syaratnya. Maka Sheikh Al-Habadi mengatakan Ini, nah kamu katanya tahu hal-hal yang boib Tahu segala hal, tapi saat saya apa kamu tidak tahu Yang berarti kamu itu pembohong, penjusta. pembohong Ya, maka kalah tukang sihir Ya, dengan hanya sebentar berdialog di depan kemudian kamu Ya, ini tukang sihir Ya, artinya apa, bapak, ibu, ibu manusia semua manusia itu tidak ada Tidak tahu hal-hal yang akan datang Perkara-perkara yang akan datang Itu tidak ada yang tahu kecuali Allah Kalau ada orang yang bisa tahu Keramah dan kasih itu penuh pembohong Tidak boleh kita percaya kepada dirimu yang Ini yang harus kita tahu Yang harus kita yakini termasuk akhidat keyakinan kita jangan sampai aqidah kita rusak, jangan sampai iman Islam kita rusak dengan mendatangi yang-yang seperti ini. Ini bisa merusak agama kita, bisa merusak Islam kita, bisa merusak iman kita dengan mendatangi paranormal atau dukun-dukun tadi. Ya ini ya wabah, ibu dan jamaah yang uniknya oleh Allah SWT 6 suatu amalan, perbuatan yang bisa merusak akhidat InsyaAllah sampai di sini Yang bisa kita bahas, kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya insyaAllah Sebelum kita akhiri, silakan kalau ada pertanyaan Bagaimana sikap kita seandainya kita ditanya tentang rumahnya seorang dukun? Dia itu yang bisa orang jauh Yang kedua Bagaimana seandainya jahat tahun, tahun pertama itu disuruh menganggarkan ke tempat dukun? hukun Ditanya tempat hukun Ya, nah, ditanya... tempat juga, ya. ya kalau jadi tadi tempat umum oh ya kita harus artinya bertanya dulu kepada orang lain ya. ke sana mau apa tujuannya mas atau mbak bapa, atau pak pun ya. ditanya dulu tujuannya apa kalau misalnya oh dia itu saudara saya saya datang mau silaturahmi ya berarti tidak apa-apa karena dia datang bukan untuk tanya tapi untuk menjadi tali pelapor ahli. Ya. Oh, saya datang ke sana untuk audi uta ya, dalam pembahasan. Ya. Tapi kalau di sana mau tanyai masalah itu, maka enggak boleh kita bantu, ya, Tidak boleh sudah ee kalau kita um, kita kalau kita kita nasihatin dia yang perlu datang sana Pak Bu, tidak pede orang itu ngabu bisa tahu ini tidak benar diberikan, nah ya, yeah. yeah. dan tidak perlu kita antar tadi nah, kalau misalnya memang itu tujuannya untuk bertanya, yeah. ya berhubungan dengan transportasi berhubung, tadi gimana? Kalau tukang ojek biasanya diperlukan antarkan ke sana, apakah hasilnya tidak yeah. ya. mau ya? Tidak mau. Tidak Kalau misalnya tujuannya untuk bertanya, orang yang atau tujuannya untuk e, ramalan nasib seperti itu tidak boleh. Tiada. termasuk tahu, si analisis di 12, maka perkara itu berusaha. Kalau tahu, benar-benar tahu, pasti tujuannya itu. wa kana tumana wa